Komkom studio beritamalam Indonesia hari ini Sabtu 2 Maret 2019 dibacakan Ardian Awal tahun penumpang di Bandara Rembelly mengalami penurunan. Dua wanita diamankan setelah haji Uma Intai Cafe di Loksmawe, satu wanita mengaku PSK. Pesik minta tambah dana yatim. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi AFP.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 Darlun Gesi di Kecamatan Kembang Tanjung meminta PMKPD menambah dana bantuan megang bagian anak yatim dan fakir miskin. Selama ini dana yang dianggarkan rp 100.000 per anak yatim per tahun dari perbup 2007 yang disalurkan tiga tahap yakni Megang Bulan Puasa, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adhah. Gesi Gampung Tepin, Kecamatan Kembang Tanjung muklis mengatakan dana megang untuk anak yatim dan fakir miskin telah dituangkan dalam Perbub sejak 2007 mana untuk anak yatim dianggarkan dalam APBK Rp100.000 per tahun dan fakir miskin Rp1 juta per tahun. Jika sebelumnya dana megang untuk anak yatim dan fakir miskin diplotkan dalam APBK, tapi saat ini dana tersebut dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja gampung atau APBG dengan jumlah dana yang sama. Ia menjebut dana anak yatim maupun fakir miskin dengan kondisi sekarang sangat kecil, jadi PMK perlu penambahan dana menjadi Rp 300.000 per tahun. Begitu juga dana fakir miskin 1 juta menjadi 2 juta hingga 3 juta per tahun. Penambahan dana anak yatim dan fakir miskin harus diatur dalam peraturan bupati sehingga ada payung hukum bagi aparatur gampung saat penyaluran tersebut.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 Informasi ini kemudian disampaikan kepada anggota Sarpol PP dan WIHA Loksumawe yang sedang piket malam. Setelah mendapat perintah dari Kasarpol PP dan WH Irsyadi lalu petugas langsung bergerak ke lokasi. Sampai di lokasi, wanita yang tidak berjelbab dan duduk bersama sejumlah pria langsung kabur namun petugas berhasil mengamankan dua wanita lainnya. Zdalun, polisi menyebut artis Sandi Tumiwa rutin memesan narkoba jenis sabu-sabu setiap dua hari sekali dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Dari pengakuan penyuplaj ini, ST ini memesan sabu dua hari sekali sebanyak setengah gram selama setahun terakhir. Selama setahun terakhir. Hal ini disampaikan Wakapol Resmetro Jakarta Pusat AKBP Ari Ardian. Ari menuturkan saat ditangkap Jumat 1 Maret 2019 pada pukul 02.12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 Selain itu, dua tentara Pakistan meninggal dalam kontak senjata dengan pasukan India di wilayah Nakial. Kedua belah negara mengklaim aksi saling serang itu dilakukan karena pasukan India dan Pakistan menargetkan pos penjagaan. Dari Newsroom Seram Bitanjung Permai, sekian berita malam edisi Sabtu 2 Maret 2019. Berita pagi Seram BFM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.